Suruhu Kita lanjutkan pasal ke enam. Wa alam anna lam yabjadiu bid'atan qatu. Ketahuilah setiap kali seseorang berbuat bid'ah. Bid'ah kemarin kita sudah bahas. Bid'ah itu adalah ibadah. Bid'ah itu ibadah. Seperti solat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i. Tapi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah melakukannya. Padahal, Ibadah yang tidak mencontoh aku, kata Nabi, tertolak. Men'amila amalan laysa alihi amruna fahuwa raddun. Berang siapa yang beramal ibadah yang tidak pernah aku contohkan, kata Nabi, maka ibadah itu tertolak. Jika kita boleh beribadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka apa salahnya sholat subuh tiga rakaat apa salahnya melimpar jumrah sepuluh kali apa salahnya kita baca subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah habis sholat empat puluh kali tentu nggak ada salahnya kalau ibadah itu boleh melebihi dari nabi kalau beribadah itu tidak harus mencontoh nabi ibadah tidak boleh melarang ibadah sudah ada aturannya di mana aturannya itu di nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau contohkan itulah aturan apa yang tidak beliau contohkan itu bukan aturan bukan islam bukan syari' saya nanya ada orang mencuri Lalu dipotong tangannya segini yeah. Ini hukum Islam bukan? Hukum Islam bukan? Bukan Bukan Ada orang mencuri Sudah melebihi seperempat dinar Sudah harus dipotong tangannya Dipotong segini Ini syar'i, Ini hukum Islam bukan? Bukan Yang hukum Islam semana. Nah, pergelangan pergelangan jadi aturan itu harus mencontoh nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh asal-asalan yang penting potong tangan mana aja yang penting potong tangan nggih ya? karena Al-Qur'an cuma mengatakan faqtou aydihuma Wasariku wasariqatu faqtou aydihuma pencuri baik laki dan perempuan potonglah tangannya terserah mana aja Nabi yang paling tahu tentang ayat itu Dan Nabi yang mempraktekkan Diikuti oleh para sahabat Kalau ada pencuri Dipotong tangannya di pergelangan ya. Nah maka tidak boleh kita asal-asalan Yang penting sholat, yang penting puasa Yang penting zikir, yang penting tawaf, yang penting sa'i Tidak boleh Bahkan kemarin kita bahas Para ulama' mengatakan dosa haram mencium Hajar Aswad dengan dengan dengan mengecupnya mengeluarkan bunyi kecupah dosa ini haram kenapa karena nabi dan para sahabat tidak pernah mencium Hajar Aswad dengan mengecup mengeluarkan bunyi yang dilakukan oleh Nabi hanya menempelkan bibir atau pipi Lihat para ulama Sekecil itu jeli mereka Dan haram ya, Itu sekedar menambah kecupan Bagaimana menambah rokaat Menambah bilangan lemparan Menambah puasa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Nabi tidak pernah puasa di hari pernikahan misalnya. Ya, saya berpuasa di hari pernikahan saya berarti amal saya tertolak. Ya. Nah, di sini dikatakan setiap kali seseorang melakukan bid'ah, hatta tarqumin as sunnati mislaha maka set. Setiap Kali itu pula Dia meninggalkan Satu sunnah Mengamalkan satu bid'ah Meninggalkan satu sunnah Mengamalkan satu bid'ah Meninggalkan satu sunnah Pasti Tidak mungkin Mengamalkan bid'ah juga Ditambah juga sunnahnya Tidak hilang sunnahnya ya. Karena tidak akan bertemu Antara sunnah dengan bid'ah Ada Kejadian menarik Di Mesir Seorang murid bertanya kepada syekhnya Setelah Kira-kira tanggal 13 Atau 14 Dulhijjah Murid ini bertanya kepada syekhnya Ya syekh Kenapa yang kurban di daerah kita ini, di kampung kita ini sedikit? Sedikit sekali. Tidak seperti dulu. Zaman dahulu banyak. Yang kurban sedikit. Mungkin puluhan atau belasan. Ya. Dijawab oleh syekhnya ini, mungkin ekonomi sedang tidak baik. Mungkin tidak banyak kaum muslimin yang sanggup membeli kambing, sapi, apalagi unta. Yeah. Rupanya si murid ini cerdas. Yeah. Si murid ini mengatakan, mengingatkan kepada Sheikhnya, ya Sheikh, ingat uh, beberapa bulan yang lalu. Jadi di daerah itu ada satu hari yeah, yang dimana hari itu diyakini oleh kaum Muslimin di situ. Dianjurkan menyembelih kambing. Sapi. Ini di luar perba. Dan itu banyak sekali. Sangat banyak sekali. Maka jawaban syekh tadi salah. Orang belum lama mungkin beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Mereka berbondong-bondong menyembelih kambing. Di tempat keramat. Ada kuburan keramat di situ. Jelas ini syirik. Ya perbuatan syirik melakukan perbuatan ibadah menyembeli kurban kan menyembeli kambing untuk kurban kan ini sebuah ibadah di tempat-tempat tertentu, ya tempat keramat kuburan keramat. Nah, lihat. yang sunnah ditinggalkan yang bid'ah dilakukan dan begitulah kaidah ini. Setiap kali bid'ah dilakukan maka setiap kali itu pula sunnah ditinggalkan saya pernah masuk ke sebuah masjid eh, malam jumat saya biasa sholat di masjid itu ya. biasa Isya, ya ada jamaah lumayan banyak malam itu tidak ada yang adhan anak kecil ya bahkan kalau nggak salah nggak ada azan, ya. komaat saja. Saya penasaran, nanya kan nggak biasanya, ya. kemana bapak-bapak kemana? Antum tahu jawabannya? Nah, pada pada tahlilan malam Jumat ini. Lihat dibela-belain tahlilan, berjamaah sholat isak ditinggalkan selesai sholat isa saya melewati jalan Ada situ ada rumah besar benar ternyata lagi pada disitu ya lihat bid'ah dilakukan sunnah ditinggalkan taruhlah tahlilan itu sunnah mana yang harus kita utamakan sholat berjamaah atau tahlilan tentu sholat berjamaah seandainya oh, tahlilan itu sunnah ini bid'ah ah. Bagaimana bid'ah di bila-bila yang sunnah besar, kewajiban besar ditinggalkan. Ya, ini contoh dari apa yang beliau ucapkan dalam pasal ke-6 ini. Setiap kali orang melakukan satu bid'ah, maka setiap kali itu pula satu sunnah ditinggal. fahdhar almuhaddathati min al'umur maka hati-hatilah segala bentuk ibadah yang baru yang tidak ada contoh dari nabi sallallahu alaihi wasallam fahdhar hati-hati tahdhir fa inna kull muhaddathatin karena seluruh peribadatan yang baru adalah bid'ah Maka orang yang mengatakan Ini tidak bid'ah, puasa ini tidak bid'ah Solawat ini tidak bid'ah Ibadah ini tidak bid'ah Padahal jelas mereka tahu Nabi tidak pernah menjalankan Berarti Telah melanggar pasal ini Dan sekaligus hadis Ini kan hadis Di pasal yang ke enam ini beliau membawakan hadis Wa inna kula bid'ah Ya yeah. Segala hal yang baru Dalam ibadah Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul atau para sahabat Ini perlu dijelaskan lebih lanjut Ucapan para sahabat Jangan dilupakan Kenapa? Karena ada beberapa ibadah Yang tidak pernah Dilakukan oleh Nabi Tapi dilakukan oleh para sahabat Secara ittifaq Secara sepakat Sunah apa bid'ah ini? Sunnah, sunnah. Maka Nabi mengatakan: "Alaihikum bisunnati wa sunnatil kullafa rasidin al-madii. Ikutilah sunnah-sunahku dan sunnah para sahabatku." Berarti ada dua. Ada dua kan? Ikutilah sunnah-sunahku dan sunnah para sahabatku. Berarti ada dua. Tapi menarik lanjutan dari kalimat ini. Abdu'alai Abdu'alai Ha mestinya kan alaihima kan dua kan huma huwa huma hum hiya huma hunna kan begitu menarik Nabi mengatakan Ha satu maka para ulama menyimpulkan bahawa sunnah Nabi dan sunnah sahabat satu sunnah Nabi dan sunnah para sahabat tidak mungkin bertentangan artinya apa yang walaupun tidak pernah dilakukan oleh nabi tapi ketika para sahabat sepakat melakukannya maka itulah sunah sebagaimana pelajaran yang telah lalu apa contohnya salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan ini tidak pernah dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berjamaah solat tarawih itu hanya Dua malam Kadang-kadang tiga malam Kadang-kadang eh, Empat malam ya, yeah. Tidak lebih dari itu Kan Nabi melewati Ramadan itu kira-kira Delapan kali Artinya Kewajiban puasa itu diturunkan oleh Allah kutiba alaikum siyam kama kutiba 'ala alladziina min qablikum itu kira-kira 8 tahun sebelum Nabi wafat. Nah, selama 8 kali melewati Ramadan itu, Nabi solat tarawih cuman berjamaah di masjid cuman 2 kali atau kadang 3 kali. Nah, kenapa sekarang kita berani Solat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? jawabannya ah, karena mengikuti kesepakatan sahabat para sahabat sepakat dan kesepakatan sahabat adalah dalil ya. dijamin kebenarannya sebagaimana sabda nabi la tajtamiu ummati 'alal dholalah tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan ya Sahabat sepakat Memilih Abu Bakar sebagai khalifah Semuanya setuju semua Kok ternyata salah Allah tidak meridoi Tidak mungkin Tidak mungkin Nah seperti sulawat, sholat terawih tadi Para sahabat sepakat Untuk sholat terawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan Ternyata ini salah Disalahkan oleh Allah Tidak mungkin Jadi yeah. Jadi ketika para sahabat sepakat dalam satu permasalahan maka permasalahan itu pasti benar. Nah, kecuali tidak sepakat. Maka dibahas. Misalnya ketidaksepakatan antara Utsman dengan Ibnu Umar dalam masalah azan Jumat dua kali. Kan Utsman berpendapat Adhan Jum'at itu dua kali, tambah satu lagi. Cuma yang pertama ini bukan di masjid, tapi di pasar. Untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa hari ini hari Jum'at. Nah, Ibnu Umar tidak setuju dan beberapa sahabat tidak setuju. Berarti berselisih. Maka dibahas, mana yang lebih kuat? Adapun dua-duanya salah? Tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti salah satunya ada yang benar Beda dengan kita Kita beda pendapat Dan ternyata dua-duanya salah ya, Saya berpendapat begini, Antum berpendapat begitu, beda Ternyata dua-duanya salah, mungkin Sahabat tidak mungkin Pasti kebenaran itu ada pada salah satunya ya, Oleh karena itu muncul kaidah. Apabila para sahabat Sudah sepakat dalam satu Permasalahan hanya ada satu Pendapat maka haram Bagi siapapun membikin Membikin Pendapat kedua Harus satu itu yeah. Apabila para sahabat Dalam satu permasalahan Ada dua pendapat Maka haram bagi siapapun Ulama manapun Membikin pendapat yang ke Tiga dan begitu seterusnya. Wa ya. kullu bid'atun dolalah wa dolalah tua ahlu ha finna dan semua bid'ah adalah sesat dan yang sesat pelaku kesesatan di neraka bukan kesesatannya itu pelakunya. Ya, kita harus memahami sesuatu dengan pemahaman yang benar. Kaidah bahasa yang benar Seperti sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Madunal ka'baini Minal izar Fafinnar Pakaian yang di bawah mata kaki Berada di Berada di neraka Oh pakaiannya Yang masuk neraka itu pakaiannya doang Tentu tidak seperti itu Pemakai pakaian itu Yang memakai pakaian itu ini kaidah bahasa Arab. Lihat dalam Surat Yusuf ada kalimat Was alil Koria. Tanyakan kepada desa itu. Koria kan desa kan? Was alil Koria. Tanyakan kepada desa itu. Maksudnya penduduk desa itu. Ya. Ini kaidah bahasa Arab yang sudah disepakati difahami. Maka kita harus mengikuti kaidah bahasa Arab. Tidak boleh menurut kaedah bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia punya kaedah sendiri. Bahasa Arab punya. kita lanjutkan yang ketujuh Wahdzar sigaral muhdatsati minal umur Hati-hati waspadalah terhadap bid'ah-bid'ah kecil. Tidak boleh kita marah masalah kecil. Masalah usoli, masalah kecil, masalah tahlilan, masalah kecil. Masalah oh, turun sujud Dengkul dulu, tangan dulu Masalah kecil, masalah kecil Masalah kecil, tidak boleh Tidak ada hal yang Kecil sepilih di dalam agama ini Imam, Imam Ahmad pernah ditanya Tentang sebuah permasalahan Lalu Imam Ahmad Tidak tahu jawabannya Imam Ahmad membongkar-bongkar Musnadnya, kita tahu Musnad yang paling sulit untuk dicari adalah Musnad Ahmad yang paling tebal dan tidak ada judul Adanya kan cuman Musnad Abu Bakar Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Musnad Umar, hadis-hadis yang diruatkan oleh Umar dan begitu seterusnya Nah lama sekali Imam Ahmad Membuka kitabnya ini gak ketemu-ketemu Lalu orang ini mengatakan Mungkin kasihan ya Ya Syekh gak usahlah Gak usahlah ini gak penting Ini kecil marah Imam Ahmad dengan mengatakan Jangan engkau katakan ada yang kecil dalam agama ini Tidak ada yang kecil Mau masalah tayammu, masalah hudu Mau masalah menghirup air dengan istinsyar, istinsyak Ini bukan masalah kecil Masalah yang berujung kepada akhirat surga, neraka Pahala dosa, ini masalah besar Yang kecil adalah masalah dunia ini kecil semuanya kecil tidak ada yang besar gimana besar di mata Allah dunia ini seperti ah seperti bangkai seperti bangkai kambing nabi membawa uh, kambing yang cacat kecil dan sudah mati nabi membawa dan nabi mengatakan Siapa di antara kalian yang mau ini ya, Satu dirham saja Murah sekali Para sahabat mengatakan Seandainya kambing itu masih hidup Kami tidak mau ya Rasul Masih banyak kambing yang lebih bagus ya, Ini cacat Apalagi ini sudah mati Sudah jadi bangkai Kami tidak mau Kata Nabi Inilah dunia yang kalian cari-cari Inilah dunia yang kalian banggakan. Inilah dunia yang kalian mati-matian mencarinya. Di mata Allah seperti ini. Dunia di mata Allah seperti bangkai kambing. Ya. Kalau ujungnya dunia. Tapi kalau ujungnya akhirat tentu tidak. Antum mencari uang, semangat. Antum mengharap dapat banyak, puluhan juta misalnya, bahkan ratusan juta. Tujuan Antum apa? Supaya masjid ini bisa selesai. Supaya pembangunan pesantren ini segera dilanjutkan misalnya. Ah tentu ini sebuah kebaikan, itu bukan bangkai kambing, Karena berujung ke akhirat, berakibat ke kebaikan akhirat. Yang bangkai kambing ya betul-betul dunia Uang untuk kita kumpulkan Untuk senang-senang di dunia ini Membeli mobil, membeli rumah, megah dan seterusnya Tanpa untuk kepentingan akhirat Bangkai kambing ya. Nah, jangan mengecilkan masalah bida'a Walaupun di mata kita kecil Fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasiru kabira. Karena bid'ah kecil itu ketika didiamkan, didiamkan, didiamkan lama-lama menjadi besar. Antum tahu bid'ah pertama di muka bumi. Kelompok sesat pertama dalam Islam. Siapa? Ah, Khawarij. Apa uh, kesesatan Khawarij Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Mengkafirkan Muawiyah Mengkafirkan Amr bin As Dan umumnya para sahabat Hanya Abu Bakar dan Umar tidak Orang-orang Khawarij mencintai Abu Bakar dan Umar ya. Tapi Ali dikafirkan Lawan kata Rofi dong Bahkan kuat habis dibantai. Anda tahu bid'ah sebesar ini Diawali oleh apa Siapa yang tahu Apa yang pertama kali Dilakukan oleh mereka Sebelum mereka Menyebarkan Kerusakan di muka bumi ini membantai sesama muslim Mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan para sahabat Awal mula Yang mereka lakukan apa Ah, Zikir Berjamaah Di masjid Kufah Menjelang solat subuh Bayangkan Lihat Orang awam akan melihat Ini kebaikan di atas kebaikan Zikir Siapa yang bilang zikir buruk Berjamaah Bernyamakan lebih baik daripada sendiri-sendiri Di masjid Bayangkan Ini bukan di tempat maksiat Di masjid Menjelang solat subuh Menunggu solat subuh Kebaikan di atas kebaikan ini yang pertama kali dilakukan oleh mereka. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika pemandangan pertama ini disaksikan oleh Abu Musa al-Sarri, Abu Musa al-Sarri mengatakan, ini sebuah kebaikan, ya dalam hati. Ya. Tapi Abu Musa berpikir, tapi kenapa kalau baik kok apa? Kenapa kalau baik kok? Kok enggak ada sahabat yang melakukan lihat ini benteng yang luar biasa. Benteng yang ada pada diri Abu Musa Al-Asy'ari. Kenapa Umar, Utsman, Abu Bakar enggak ada yang melakukannya? Sepuluh orang yang dijamin masuk surga Ahlul Badar enggak kenal ini. Berzikir berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang. Ya. Tapi karena di situ di Kufah itu ada ulama umat tini Yang lebih alim dari dirinya Maka Abu Musa Diam Inilah akhlak sahabat Inilah akhlak sahabat Luar biasa Akhlak ini banyak dilupakan oleh Ustadz-ustad -ustad muda eh, Ini oh, Akhlak sahabat luar biasa Akhlak salaf Diam, kenapa? Ada ibnu Mas'ul yang jauh lebih berilmu nah, maka Abu Musa tidak berbuat apa-apa langsung ke rumah Ibnu Mas'ud dan luar biasa Abu Musa tidak mengetok pintu tapi menunggu karena sebentar lagi kan Ibnu Mas'ud sepatik keluar untuk berjamaah sholat subuh nah ketika Ibnu Mas'ud keluar maka dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud begini begini begini begini sampai ke masjid Ibnu Mas'ud tidak ragu-ragu membubarkan mereka Ya, yeah, ketika mereka sedang mengucapkan dipimpin oleh Nabi Humaah, bertasbihlah seratus kali, halilu Humaah bertahlilah seratus kali, dihitung dengan kerikil Ya, yeah, Ibnu Mas'ud mengatakan betapa cepatnya kali dan sesat, betapa cepatnya lihat, bejana-bejana yang dipakai oleh Rasul belum usang, pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum sobek, kan belum lama. Kan ini zaman Menjelang zaman Ali kan ya, Belum puluhan tahun Peninggalan-peninggalan Nabi masih ada, tapi kalian sudah berani Merubah agama Nabi Nabi enggak pernah contohkan seperti ini Zikir berjamaah Dipimpin oleh satu orang Dah lihat Awalnya zikir berjamaah Lama-lama Mengkafirkan sesama muslim Lama-lama Membunuh sesama musri ya. Maka Syah Ali Hasan mempunyai Kitab yang sangat bagus ya. Ditulis Kira-kira 20 tahun Sebelum Adanya Anak-anak muda yang ngebom sana Ngebom sini, ngebom sana, ngebom sini Belum ada itu 20 tahun sebelum itu ditulis ya. Awaluhu takfir Akhiruhu tafjir Awalnya mereka hanya mengkafir-kafirkan sesama muslim. Akhirnya menumpahkan darah. Bom sana, bom sini. Awalnya pembahasan takfiri. Berangkat dari ayat, "Wa yahkum bima anzalallah fa ulai kahumul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kan ayatnya begitu kan? Al-Maidah 44, 45, 47. Ya yeah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum omno Kafir Indonesia ini tidak berhukum dengan hukum omno Orang mencuri tidak dipotong tangannya Orang zina tidak dicambuk Orang membunuh tidak dikisos Berarti Indonesia ini kafir Presidennya kafir Menteri-menterinya kafir Aparatnya semuanya kafir Semuanya togut Halal darahnya Lihat Mengerikan sekali Kajian-kajian khawarid yang penuh kebodohan ini. Tidak ada hujah sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali. Yang ada kesimpulan yang sangat tergesa-gesa. Sangat tergesa-gesa. Ya, yeah. Mereka lupa lanjutan ayat berikutnya. Wa malam yakum bima'an zalamna fa'ula'ikahumul. Fasikun, bukan kafirun doang Ada fasikun, ada zolimun Barang siapa yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Yang 44 kafir Yang 45 fasik, yang 47 Zolim Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah Itu pasti kafir Ngapain disebut fasik Ngapain disebut zolim Orang kafir pasti fasik apa tidak Orang kafir Pasti fasik apa tidak Pasti, enggak ada orang kafir yang tidak fasik. Mana ada orang kafir yang enggak fasik? Orang kafir jelas tidak sholat, tidak puasa, tidak mandi junuh. Fasik dia. Fasik itu kan orang yang gak, yang jarang sholat, yang berbuat dosa besar. Fasik, orang kafir pasti fasik. Nah kalau berhukum, tidak berhukum dengan hukum Allah pasti kafir, ngapain disebut fasik, ngapain disebut dolib? Nah, mereka kaidah yang sederhana ini mereka tidak lihat karena memang sudah terbawa oleh emosi mereka terbawa oleh apa yang ada di hati mereka niat mereka bahwa di luar mereka kafir ya nah, kalau kita mempelajari dengan eh, benar kepala dingin tidak buru-buru kita akan menyimpulkan bahwa Tidak berhukum dengan hukum Allah Kafir bisa Fasik bisa, artinya fasik kan belum kafir Zolim bisa Siapa yang kafir? Orang yang berhukum dengan hukum Bukan Allah Dan dia meyakini ini lebih baik Dari hukum Allah Hukum Allah kalau mencuri itu Dipotong tangannya Kalau hukum kami Penjara satu tahun itu lebih baik. Penjara satu tahun lebih baik dari potong tangan. Ah baru dia kafir. Karena kan menghina hukum Allah. Menolak hukum Allah. Merendahkan hukum Allah. Beda dengan orang yang berkeyakinan, tentu potong tangan yang terbaik. Tapi gimana? Saya tidak bisa menjalankannya. Saya takut saya ini, ah, apakah orang seperti ini sudah patut dikafirkan belum? Maka hati-hati, mengkafirkan seseorang hati-hati tidak mudah. Walaupun jelas-jelas dia sujud di hadapan pohon, sujud di hadapan batu. Bahkan dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur nanti dulu. Kalau memang dohirnya dia muslim. Karena kan banyak alasan. Mungkin dia dipaksa, mungkin dia tidak sengaja, mungkin dia tidak faham, mungkin-mungkin banyak kemungkinan. Yang kita nggak tahu, ya, ya seperti Muad bin Jabal. Sepulang Muad bin Jabal dari Yaman, hari pertama Muad ketemu Nabi, apa yang dilakukan oleh Muad? Apa yang dilakukan oleh Muad di hadapan Nabi? Apa? Sepulang dari Yaman, apa? Hah? Sujud kepada Nabi. Muad bin Jabal sujud kepada Nabi. Kenapa? karena hampir setiap hari di Yaman Muad melihat orang-orang Kristen Nasara setiap kali bertemu dengan para pendeta para pastor sujud bukan menyembah menghormati memuliakan ya ah, Muad ketika pulang ke Madinah berziat mereka sujud kepada para pendeta para pastor kenapa saya enggak sujud kepada nabi ini lebih berhak sujud kufur kan kufur Sujud kepada manusia apa kalau tidak kufur Menurut ajaran Islam yeah. Ajaran Nabi Isa Ajaran yang dulu-dulu uh, Masih diperbolehkan Niatnya untuk menghormati yeah. uh, Apakah Nabi mengatakan Wahai Mu'ad Engkau telah kufur Engkau telah kafir Engkau harus masuk Islam kembali Bacalah sahadat lagi Nabi bilang begitu tidak, Nabi bilang apa? Nabi bilang, ah laukuntu amiron. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan, wahai muat, engkau telah kafir, engkau harus baca syadat lagi, enggak? Nah, ini pelajaran besar. Bahawa mengkafirkan sesama muslim itu tidak mudah. Maka tahan lisan kita. Jangan pernah mengatakan si A kafir, si B kafir, si C kafir walaupun dia melakukan perbuatan yang jelas-jelas perbuatan kufur. Wa ya. kadzalika kullu bid'atin uhdisat fi hadhihi al-umma. Begitu pula bid'ah-bid'ah ah yang terjadi di umat ini, karena awalulha sagiran. Awalnya kecil Sebagaimana orang khawariz tadi Yusbihul hak Dianggap sebagai kebenaran Menyerupai kebenaran Seperti tadi Zikir berjamaah tadi Zikir, zikir kalimat hak Perbuatan ibadah Tetapi caranya tidak pernah Dicontohkan oleh nabi berjamaah tadi Dipimpin oleh satu orang Ya yeah. Dan menarik apa yang terjadi di sini setelah perang Nahrawan, perang di mana Ali bin Abi Talib menghabisi membantai orang-orang Khawarij, Abu Musa al Ash'ari dan Ibnu Mas'ud yang ikut berperang memerangi orang-orang Khawarij, Abu Musa mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan wajah-wajah yang bergelimpangan di Nahrawan adalah wajah-wajah yang kami lihat dulu wajah-wajah yang kami lihat di Masjid Kufah menjelang salat subuh itu. Ah ini kebenaran ucapan beliau bahwa bid'ah itu kecil lama-lama menjadi besar, besar, besar. Ya. Dan akhirnya dianggap sebagai agama. Padahal bukan. Nah, seperti hari berapa banyak orang yang menyangka Salawat Nariyah itu bagian dari ajaran Islam. Padahal Nabi tidak kenal. Salawat Nariyah itu. Para sahabat, para tabi'in, bahkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari tidak kenal Salawat Nariyah itu. Bagaimana ada sebuah Salawat yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, serta Imam-imam kita, lalu masuk ke dalam ajaran Islam. Kan aneh sekali itu. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas e, Sebelum ditutup Ada pertanyaan? Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ya, dipakai lagi apanya? Oh, yang pertama uh, tentang azan dulu ya, betul. Bahwa di zaman Rasul dan para sahabat azan subuh itu dua kali. Maka Nabi mengatakan kalian jangan terkecoh dengan azannya Bilal, karena Bilal azan waktu subuh belum masuk. Bilal azan untuk membangunkan orang-orang yang mau kiamulail, yang mau sahur. Gitu. Adapun azan subuh mulai masuk waktu subuh sudah tidak boleh kiamulail lagi, tidak boleh uh, sahur lagi itu dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktub, jadi betul e, adan subuh itu dua kali hanya berapa jam sebelumnya, selanya berapa jam ini agak sulit ya, kerana kan tidak ada, belum ditemukan menit jam dan seterusnya ya. Yeah. Bagaimana Assalatu khairun minan naum Ada di mana Ini berselisih para ulama ya, Saya kira yang rocih Itu ada di azan pertama ya. Kemudian tentang Menjadi khawarid Pilihan apa takdir Adakah kejadian Di muka bumi ini Yang bukan takdir Ada apa tidak yang sudah terjadi ya. Enggak ada. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu takdir. Ya, sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Kalau belum terjadi tidak boleh. Ya. Kita uh, naik naik bus yang terkenal sopirnya ugal-ugalan. Semalam semua orang tahu Supirnya ugal-ugalan Nah kita masuk bus itu ya. Mau nabrak Mau tidak takdir ya Ngapain Nyari milih-milih supir Betul apa tidak Ucapan ini Salah kan belum terjadi Belum terjadi Jangan bilang takdir, takdir, takdir Kan belum terja terjadi Carilah supir yang tidak ugal-ugalan Ya Setelah kita cari supir yang tidak ugal-ugalan Ternyata nabrak juga Nah itu baru takdir Setelah terjadi kita bilang ini takdir yeah. Kemudian pernahkah para sahabat Atau bahkan nabi Solat traweh berjamaah dalam satu masjid dua kali Tidak pernah Siapa yang mengatakan pernah Dia harus Dia harus bawa dalil mana Gitu. Kalau ada tentu kita Laksanakan, kita aminkan Kita taati, mana? Mana? Di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Termuti Ini kan ibadah Ibadah kan tidak boleh ngarang sendiri Tidak boleh dengan alasan uh, Demi siar Demi uh, Mengakomodir Kepentingan masing-masing, enggak -masing. boleh Ini ibadah Adapun Nabi pernah habis isak, ya. Pernah juga tengah malam, ya. Pernah juga menjelang sahur, ya. Tapi sekali, kalau dua kali butuh dalil. Walaupun ini terjadi di masjid Laham. masjid yang paling sunnah di muka bumi barangkali, ya. Masjid Nabawi, masjid yang paling sunnah di muka bumi. Tapi tentu bukan dalil di sana. Dalil adalah kolom Nabi Muhammad SAW. Apa yang ada di Mekah dan Madinah bukan dalil. Bisa benar, bisa salah. Ya, ini gunanya kita belajar. Jadi kita kembali kepada dalil. Tidak kembali ke Madinah, kembali ke Mekah, kembali ke Syekh Fulan, Syekh Fulan tidak. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. al fahmi Sahabat Merdeka kita. Ya. Bolehkah ketika solat memakai cadar? Walaupun tidak menganggap cadar itu wajib karena ada laki-laki yang bisa melihatnya. Eee, antum bisa lihat di awal-awal saya bukhari apalagi di eee, apa, syarahnya seperti al-bari dijelaskan di situ larangan Nabi eee, wanita solat atau ihram baik ihram haji atau umrah. Dengan menutup wajah. Tidak boleh ditutup. Ya, ini sekaligus membuktikan. Bahwa cadar tidak wajib. Masuk wajib dibuka. Ya, ketika ikhram kan. Ya sulit kan. Untuk tidak ketemu dengan laki-laki sulit. Maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat Syahalbani dan lain-lain. Bahwa cadar tidak wajib. Fatimah pernah dihadapan beberapa sahabat datang kepada Nabi. Imran bin Husain mengatakan Fatimah datang kepada Nabi dengan wajah pucat. Dengan wajah pucat. Lalu Nabi menempelkan tangannya di dada Fatimah seketika wajah Fatimah menjadi memerah, tidak pucat lagi. Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Enggak mungkin Tahu dari mana pucat Memerah kalau pakai cadar? Tentu enggak tahu Berarti Fatimah tidak pakai cadar Mustahil seorang putri Nabi melakukan Perbuatan yang haram Kalau cadar itu wajib ya yeah. Berarti cadar Tidak wajib Dan harus dibuka Ketika solat dan ketika Eh haram Wallahu'ana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Antum jangan takal lo. Antum jangan takal lo. Jangan membebani diri Antum Dengan apa yang Antum Tidak sanggup pikul Ya Misalnya menyadarkan si Habib ini Mendakwai si Habib ini Tentu berat bagi Antum Berat bagi kita kan Mereka sudah punya keyakinan sendiri Katanya punya dalil ini itu berat Maka sudah Yang penting Antum selamat yang penting antum tidak ikut-ikutan Itu sudah nikmat besar Ya, nah, Kalau antum merasa tidak kuat Antum perlu hijrah Hijrah Tapi kalau antum bisa menjaga agama antum Sunnah antum Tauhid antum di tempat itu Ya tidak apa-apa Menyabarkan diri antum bersama mereka Kan ketemu sholat di masjid Salaman dan seterusnya Biasa saja Ya, nah, Yang penting itu yang penting itu Kalau dalil ya ada Ada Orang yang gak sholat ada dalilnya gak Ada orang malas sholat nih Ada dalilnya gak Ada ada Kalau masalah dalil ada Cuman masalahnya tepat gak istidlalnya Akhir surat al-hijr Itu kan dipakai dalil oleh orang-orang Tariqat sufiya Bahwa dalam keadaan tertentu Sholat sudah tidak wajib lagi. Apa ayatnya? Wa'bud but hatta ya tiakal yakin. Sembahlah Robmu, sembahlah Allah sampai. Ah sampai kamu yakin. Maka kalau sudah yakin, nggak nah, nyemang nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa. Nah itu mereka fahami dengan level makrifat itu. Kan. Uh, manusia itu kata mereka ada levelnya kalau kata kita, kata mereka kita ini level syariat masih sholat masih wudu masih tayamum masih al masih komat nah syariat nah, nanti naik level berikutnya nah, torikot hakikat yang tertinggi makrifat nah kalau sudah makrifat itu sudah nggak wajib sholat lagi ya yeah. ada dalilnya kan? ada orang yang malas dakwain eh, anak istrinya istrinya dibiarkan enggak pakai jilbab anak-anaknya disuruh sholat enggak mau dia biarin aja kan saya udah nyuruh enggak mau ya udah ya yeah, saya enggak mau maksa apa dalilnya la ikroha fiddin nah lihat. tidak ada paksaan dalam agama lihat Ya Dalil mah ada aja Sebatil apapun ada dalilnya Biasanya dari Al-Quran Kalau dari hadis kan tegas ya. Artinya Al-Quran itu sangat butuh hadis Untuk difahami ya. Lil-Qur'ani wujud Al-Quran ini banyak wajah Mau dilarikan kemana bisa Oleh karena itu Umar pernah menasihati kau muslimin dari atas mimbarnya. Kata Umar, kalau nanti muncul aliran-aliran sesat, firqoh-firqoh dolal, lawanlah mereka dengan dengan hadis, dengan sunnah. Jangan lawan dengan Al-Quran. Lihat. Ini menunjukkan dalamnya ilmu Umar ibn al-Khattah. Lihat kita. Itu masih ingat bagaimana dulu ada sekarang masih hidup saya kira ya Tokoh liberal yang mengatakan semua agama sama Semua agama gak ada bedanya Berhadapan dengan majelis ulama Bandung Kalau gak salah waktu itu ya nah, Terkesan anak muda ini menang Kenapa? Karena si majelis ulama ini bawa ayat Bawa ayat, bawa ayat Dikonter lagi oleh si anak muda ini Terkesan menang Walaupun yang dibawa inna dina in domnohil islam, agama yang diterima oleh allah hanyalah islam. Diputar-putar islam itu oleh anak muda ini. Anak muda ini menjawab, ingat islam itu dari mana? Assalamu yuslimu islaman. Apa artinya? Berserah diri. Berserah diri. Jadi yang penting berserah diri. Mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu Kalau berserah diri kepada Tuhan Itulah Islam Lihat ya, Ada aja jawabannya Walaupun kita ketawa mendengarnya ya, Tapi adalah minimal jawabannya Nah coba kalau pakai hadis Bungkam dia Man sami'abi yahudiyun kana au nasroni Barang siapa yang pernah mendengar namaku Muhammad sudah diutus Mau dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu Kok dia tidak mengikuti syariatku? Syariatku tentu wudu, sholat, eh, puasa, zakat, haji, syariatnya Dia sudah dengar aku Muhammad sudah diutus Tapi dia tidak mengikuti syariatku Maka dia kekal di neraka selama-lamanya Mau ngomong apa anak muda ini? Nah ini tidak dibawakan yang dibawakan ayat-ayat tadi Inilah luar biasa ilmunya Umar Umar mengatakan Jangan dilawan dengan ayat Lawanlah dengan hadis Ya yeah. Habis Kalau habis kita akhiri Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup Subhanakumullahumma bihamdika Shadu ilaha illa Anta astagfiruka wa atubu ilaih